Um, ini Ressa mau jawab Pertanyaan dan komen Dari teman-teman oh, Udah semuanya Ada 96 pertanyaan Tapi yang dijawab Semuanya aja ya. Kalau banyak-banyak Ntar kelama Oke okay. Yang pertama ah. Dari Siapa nih Dari Derence Andre Corinthians. Kapan punya album sendiri, aja ya, semoga segera. mini album sih? Ya, Bapak. Next, pertanyaan dari dari MG Seki, namanya? Mbak Semarang ini buat sambangan cedak rak Cedak sih, buat sambangan di sekitar 10, 10 km hmm, Lebih kayaknya ya ah, Semarangku banget hayu Terus next Ada dari FVY125 FV Pengalaman pertama kali Manggung Avares Pengalaman pertama kali Manggung Pengalamannya itu nyanyi di tetangga ya, udah gitu aja ya, yalan, Nyanyi doang lagu nyanyi lagu-lagu ya dulu ya Terlalu layar kayaknya Kayaknya lupa soalnya Terus hmm, Dari Fir Firna Z Ada enggak sih waktu manggung ada hal yang kurang mengenakan Gimana susah senangnya jadi penyanyi Sukses terus Kak Risa. Thank you yeah. Hal kurang mengenakan Pasti ada ya Mungkin Risa Rasa juga Hampir semua penyanyi Dalam hidup panggung itu ngerasain Hal yang kurang enak eh uh, Seringnya itu mungkin Kalau misalnya dia yang lagi wabok Terus naik itu Atau yang Di bawah Minta salaman tapi ditarik Sampai jatuh di benar susah senangnya jadi penyanyi Susah senangnya Susahnya ya Itu tadi uh, Mungkin Citra penyanyi dangdut Itu gak sebaik Saya penyanyi pop, penyanyi jazz, R&W, gitu-gitu ya C uh, Citranya itu sedikit uh, jelek lah kalau ingin dantut Itu susahnya, dan gimana caranya kita, termasuk Reza seperti ini dantut itu Memperbaiki citra buruk itu sendiri, gitu Jadi ya, kita kalau bisa kerjanya benar-benar real, kita nyanyi, gitu susahnya, senangnya jadi penyanyi. Karena hobi. Hobi yang menghasilkan, jadi senang lah ya. nyanyi jadi udah lagi. terus dari rudik_red unikland Lendek, apa yang Ini dari Oskring ya, dari tangan Oskring, salah satu Oskring Pertama kali main di Jepara tahun berapa ya? Aduh, lupa Kayaknya seingat Reza itu pertama kali di Jepara sama grup namanya Ervita Itu grup dari Semarang Dulu resa masih SD SD kelas 1 itu atau kelas 2 Pertama ada yang gemerlap. Terus BBGSCNO. Hmm, Kenapa suka warna biru? Oh iya nanti buat guyss official yang udah masuk liga 1 bolehlah barisa nonton live distance, di stadion kalau ada waktu senggang. Kenapa suka warna biru? Tahu. Oh, senggang rasanya kayak adem gitu kan. Pokoknya oh, senang aja lah Kalau ada waktu senang, boleh Boleh deh, nanti ya Dari Denbagas Kurniawan Apa yang selalu membuat kakak bersemangat Dan terlihat seperti orang yang selalu bergembira Dan kebahagiaan apa yang sampai detik ini belum kakak rasakan Salam dari Resalom Bajar Masin, wow, jauh ya Bajar masin apa yang buat uh, pertama pasti orang tua tuh bersemangatpedungbira seneng gitu maksudnya melihat orang tua senang tuh pasti juga kita seneng kan terus melihat orang yang di sekitar kita, kita senang bisa ketawa bisa bahagia itu kita pasti senang juga karena itu kan Jadi ini sebagian manusia yang aluri, dia malu sosial Kalau mereka bisa senang karena adanya kita bersyukur banget dong mestinya ya Kebahagiaan apa yang sampai dari ini jangan terbarang uh, okay. Banyak sih sebenarnya kebahagiaan awal Banyak oh, tapi kasih <tuh> lagi udah berapa ya <tuh> Mm -hmm. terus dari Angga Saputra Kak Risa pernah gak waktu manggung tiba-tiba kebelet ke WC terus nyanyinya gak fokus sering banget jadi tuh Uh, Restor itu kalau nemes pasti larinya selalu pulas Dan waktu itu pernah sih, benar-benar waktu di salah satu stasiun televisi swasta Dan itu pagi-pagi, di mana sih kalau kita pagi-pagi bangunnya pagi banget Terus sebelum sempat ke WC <laughs> Dan di lokasi ini untung aja masih segmen keberapa jadi nyampe sana tuh bener benar mulus dan toiletnya tuh beneran aman deh uh, gak fokus pasti ada sih sedikit rasa gak fokus ya tapi masih banyak fokusnya pastinya hmm. ada pertanyaan dari dua orang nih sama dari Rinda Seluler Solo dan Arif Konate sebenarnya pertanyaannya jenisnya sama Kak terakhir mampu di Om Bandura, kapan? dari Arif tanya masih mampu di banglah gitu. Masih sama belum? Ya kalau di jap pasti masih. <laughs> dari is then underscore MLYK. Nama fans untuk Mbak Resem Sewo apa ya? Resem Lovers. Uh. Hmm. Pertanyaan lagi dari Najib Muhammad Sinan bagi-bagi tutorial cara bernyanyi yang baik dan benar dong kak yang baik dan benar sebenarnya itu baik dan benar itu relatif ya dari masing-masing individualnya dan nyamannya sendiri kalau misalnya kita udah ngelakuin baik dan benar tapi kalau gak nyaman itu juga gak enak gitu. karena setengah rasa beberapa penyanyi pun kayak gitu nyanyinya tidak benar dan tidak baik, tapi mereka nyaman dan mereka bisa dan orang-orang pun bisa terima gitu, jadi semua tuh kalau seni sebenarnya tidak uh, terlalu terkontong pengaturan kamu harus begini, begini, begini kalau tipsnya dari saya sendiri sih yang penting nyaman itu tadi, kalau kamu nafas, bisa diokabai nafas, kalau bisa mencuri nafas, kalau bisa tapi kalau nggak bisa, ya jangan dipaksakan soalnya nanti kelihatan gitu. ini ada pertanyaan dari PSE Resa kenapa kak Risa kalau mampu jadi teman-teman tidak sih, jadi, itu... jadi tinggi dari kecil kalau Resa nyanyi teman-teman selama mungkin udah jadi kebiasaan kalau mampu tidak ikut, pernah mampu tidak ikut sekali, dua kali kayaknya, karena hmm. mampu sakit kan? itu rasanya kayak ada yang kurang gitu dan semua barang aku tuh ketinggalan jadi emang, emang harus ada mana, saya aku juga termasuk orang yang keledor next ada dari Underscore Mbak, apa sih kesan dan pesan Mbaresa buat kita semua fans yang ada di Jakarta um, pesan dan uh, kesan Gini, jadi Semua rasa lovers itu Semuanya, gak, gak Gak cuman di daerah ini Ini, itu, itu Itu gak dirasa adalah teman, sahabat Saudara, enggak Udah rasanya itu semua gitu. Jadi Kesannya itu rasa seneng Seneng banget, dimana-mana punya Saudara itu rasanya udah senang banget tuh Beneran Dimana-mana ketemu saudara Dimana-mana sama saudara. Itu benar, -benar hal yang Rasa berterima kasih banyak begitu dengan adanya asal sewu, merasa punya saudara di mana Dan pesan buat teman-teman, merasa persia di Jakarta, tetap apa adanya. Maksudnya kita semua ini saudara gitu loh. Enggak usah yang namanya Ini, ini, tu ABCDE, nekajem problem, nekajem problem. Ja, problem mesti ada, Tapi bisa mnohem, Jangan cari news, tu. Um, dari... Siapa nih Resel, si mu underscores update. Baresa Admin možno tanya, Oke okay, Admin, Gimana komentar Baresa Tentang orang yang suka banding-banding in -banding suka menilai orang seenaknya, padahal dia nggak tahu yang sebenarnya gimana cara Mbak menyikapinya dan apa saran Mbak buat orang yang kayak gitu makasih sama-sama um, tentang orang yang suka banding-bandingin um, kembali lagi ya itu adalah hak setiap manusia mereka buat berpendapat mereka berhak menilai kalikan perasaan. Toh eh gini aja kalau berteresa ya udah gitu. Kita hargai pendapat mereka, kita hargai penilaian mereka. Karena kita sendiri nih dari aku sendiri mungkin ya. Kalau berpendapat dan pendapatnya enggak dihargai, itu ibaratnya pasti enggak enak kan. Nah. Uh, kalau dari misalnya subjek yang dibandingin tahu Paling cuman ini aja sih Oh itu mendapat mereka Dan sebesar mungkin kita menyikapi Dengan hal yang apa ya Yang gak gitu kan Yang membuktikan dengan perbuatan Gak usah dibalas menyatakan apa Udah bukti aja bahwa omoran mereka itu gak bener hmm, Dari putih 17 baresa Tanya baresa Resa sekolah SMK mana. Ini pakai ini pakai bahasa Jawa soalnya. Beriksa bayi takon, ini sekolah SMA. bukan di SMK, di SMA. SMA 12 Semarang. Terus and you sunaria. Usianya berapa tahun dan kriteria buat calon solnya? Ah, cari jodoh kali. Hmm. Dari rikaamilia745, nama aslinya siapa kan? Nama aslinya saya, Lisa De Dresa Nopitasti Terus dari ovya underscore arisna Gimana perasaan yang Mbak Ressa setelah sekian lama langsung ke sana kemari Dari panggung ke panggung dengan gaji yang kecil Dan sampai sekarang bisa dibilang sukses Dan apa sukan-dukanya menjadi penyanyi? Oke, okay, Ressa jawab yang pertama aja ya Karena suka dan juga tadi udah dijawab Dari pertama perasaannya bersyukur itu yang perlu dikatakan pertama. Senang juga pastinya ya, manusialah kalau itu. Nah, Adik, ngono Mas, itu sebenarnya merasa dapat inspirasi dan eh, atau motivasi dari mana sih kalau bisa jargonnya nanti Adik. Nah yang pertama, yang ngajarin ya mama sama papa itu gak bisa nyanyi gak tau bakat dari kecil kali ya emang dari umur 3 tahun itu udah senang nyanyi dan kebanyakan anak kecil kan emang suka nyanyi nih. tapi gak tahu kenapa emang bener-bener senang kalau buat papa sama waktu itu ngajarinnya dari mental mental buat menghadapi orang banyak mental menghadapi penonton di panggung biar gak demam panggung tuh dua latena hề jergunia itu dapat inspirasi dari mana? Arisa ah, pernah denger waktu ngapalin lagu, ada salah satu orkes bandut yang bilang hehe ngono lo Mas. Nah, pas zaman itu, zaman SMA itu bahasa mah di itu lagi hits. Nah, aku pikir, lagi nyetir kan sambil dengerin musik itu. Oh, iya iya. Kayaknya enak nih nah, nah, nah, Mas Nah akhirnya dapet deh itu Oke okay, Terus Dari Mojo Haris mana sih? Semarang Karena udah ada lawang lain landmarknya Semarang Oke okay, Last question Ini yang paling banyak dipertanyakan Dari awal sampai terakhir baresa Resa, kapan nikah Oh my god Masih lama karena sesuatu yang Reza 7 belum tercapai jadi nanti tunggu aja kabarnya terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bertanya dan udah nunggu jawabannya terima kasih banyak semoga jawaban Reza bisa menghibur atau menginspirasi kalian <tuk> uh, dan buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen terus follow Instagram-nya Jangan lupa juga postingan-postingan -posting yang di-like atau dikomen. Pesan masih untuk kritik dan saran dari kalian. Bye, see you.